Putus Jawa Tengah dan kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Respect Community. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Respect Community. Oke tiba saatnya yang namanya bunyi Respect Community harus bergoyang. Lampangan Desa Kali Rejo Perdangu. Sederetan bintang-bintang artisnya New Palapa mau menjapa anda lewat tebang tebak lagu request yang sudah di Redfest bersama Respect Comodity. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam dandun dari kami untuk anda, all artisnya New Palapa. saya kasih dulu tepuk tangannya mana untuk respect commodity